Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa alaihi nasta'in wa as-salatu was-salamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina jadi dan syukur kepada kita panjatkan ke Allah Subhanahu yang menggenggam langit bumi dan seluruh isinya segala urusannya Termasuk kita semua yang berada di sini alhamdulillah sudah sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat dan, dan mudah-mudahan Alhamdulillah salam dan perkura kepada jemaah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam rakan dan sampailah kepada kita yang turut mencontoh sunnah Nabi bapa dan ibu yang kami hormati bapa ketua BKN se dunia asri, terutama kepada Bapak BKM dan pengurus BKM Masjid Darul Mahajir yang kami mengeluarkan Bapak Ustadz, Bapak Utan, Bapak Utan Abu Yahya dari Depok Alhamdulillah sudah berada di Tegatulah kita dan satu perhatian bagi kami dari perangkat desa mewakili Bapak Kado tampak menyampaikan salam sehubungan beliau ada tugas tugas itu sebagian dari tugas beliau adalah tugas penguluban eh seni budaya Bandung kebetulan sekarang berada khusus di Kota Garut gitu ya Kabupaten Garut Kabupaten Garut adalah mudah-mudahan yang nanti kita dapat dari Bapak Usad kita dapat mendeladaninya terutama bahwa menjelang menghadapi jalan obat ini kami dari juga penyelenggara pemerintah desa merasa dikejutkan oleh adanya turunnya moral yang mudah-mudahan ini tidak didapat atau tidak terdapat di wilayah desa kita Mekarahayu tahun 2014 jalan pemilik Pak Kades mengadakan eh, semacam itu RW RW yang berada di lingkungan desa Bekaraayu itu sebanyak 28 RW di Kecamatan Margasi kita paling banyak ya RW yaitu sampai 28. Sekarang ada penyesuaian lagi atau ada pemekaran kurang lebih 2 RW yaitu menjadi insyaallah jadi 30 RW. dengan itu di luar dugaan memang kita juga tadinya tindakan preventif ya, bahwa telah tersebar isu-isu di wilayah kita Kabupaten Bandung Kota Bandung dan Alhamdulillah di desa makara ini ditemukan yaitu aliran siah. Waktu pakalus sangat bukan menci ya, sangat sangat mengharapkan kepada pengurus seluruh pengurus untuk mengadakan tindakan preventif di, di, di laporan apabila ada beberapa misalnya diantaranya yang mencerigakan siah. Kemudian sekarang ada yang lebih mengejutkan lagi yaitu sangat diharapkan gitu ya. Kalau sinan itu mengaku atau diakui sebagai Pecahan daripada Islam. Yang lebih mengejutkan lagi sekarang adalah dari beda pada agama yaitu itu lagi partai kita terlarang partai komunis Indonesia yang benar bahwa partai komunis Indonesia itu banyak diisi oleh kaum muda yang berusia di antara di bawah 30 tahun entah siapa di belakangnya tidak siapa yang harus Kita Pasadai Tapi yang jelas sekarang Yaitu untuk partai itu Adalah di bawah 30 tahun Disengaja atau tidak disengaja Dibuka dulu kerannya biar ketahuan siapa ini sebetulnya Yang alhamdulillah Tidak sedikit Yang diketahui Itu anggotanya Kurang lebih sekitar ada 426 seluruh Indonesia dicurigai ya dicurigai ya maka mentotohokan kemarin menegaskan ya eh, benar eh, bah, eh, saya lihat di media elektronik bahwa tidak ada toleransi apapun untuk partai itu karena itu sudah merusak seluruh berbagai agama nah itu kita perlu waspandai pak ustadz pak dtn ternyata itu banyak nih kaum muda pada kita mencoba untuk umat kita Islam bahwa kaum muda untuk lebih rajin untuk bisa lebih memahami tentang Islam ya yang alangkah baiklah di sini jemaahnya saya melihat di dunia asli juga banyak yang mudah-mudahan siapkan dulu. <laughs> mudah-mudahan yang baru-baru dia, ya, ya mudah-mudahan lah. Nanti ke depan mungkin kita juga bisa meng, eh, membawa kaum pemuda di dunia asli ini untuk menjadi ya, rajin lah. Ini mah rajin dulu, benar, -benar sedikit. Itu yang eh, disaksikanlah eh, itu lah. Eh, dari kenangan-kenangan kami eh, di pesan Bekarahayu mudah-mudahan eh, apa yang tadi disampaikan itu tidak benar gitu ya tapi kalau si ya, ah ya sudah jelas ya begitu sebelum waktu itu saya mengikuti itu sebelum eh, sebelum pemulu ya waktu turun itu, itu Pak Kadestuk selalu menyampaikan bahwa hati-hati Mari kita ada tindakan preventif. Kalau memang ditemukan, mohon segera dilaporkan. Itu diantara. Ya, jadi kita tidak usah berfikir lagi sendiri, betulah. Kalau misalnya belum di, kita ada pabinsa, mungkin di keratonnya. Kemudian ada dari pihak polsek. Ya. Itu doktor yang dapat kami sampaikan, salam dari Pak Kades bahwa memang beliau eh, mohon maaf kita tidak, eh, tidak dan dengan ada tugas bagian daripada tugas beliau kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Darul mahajir kemudian para jemaahnya yang Alhamdulillah kegiatan ini katanya menurut Pak DKM adalah kegiatan rutin yang biasanya malam Senin ya Pak DKM namun untuk dicoba setiap hari Minggu Minggu tu, yang nama, terjelaskan acara nanti untuk ketua kumpulan yang muka pentas sesuainya saksi prayagun, yang tahun wajib musim itu tanggut dengan tugas anu sana seorg besar anu berhalangan, anu berarti alimka masjid dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi untuk selanjutnya mungkin kami mohon maaf sekali lagi. Keterhubungan. Eh, kami juga kedua nggak ada masih ada eh, keperluan lain. Kalau memang tuh, sampai satu ini sampai, sampai eh, Pak Ustad saya tidak bisa menghadiri sampai selesai. Ya, ya. Itu yang saya sampaikan. Bila ditepati budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.